Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa, nasta wa nastaghfiruh wa, na ya wa min syururi ya a'malina may yahdihillah lah, wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa'inna sedhafal hadithi kitabullah Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam Wa syarul umuri muhtasatuhah wa kulla muhtasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dulalah wa kulla dulalatin finnah baik akhwani fillah insyaallahu wa iyyakum boleh kita bertemu wajah untuk mempelajari membaca kutayib yang berkaitan dengan makarimul akhirat di kita membaca satu pembahasan yang berkaitan dengan makarim akhlak yang disampaikan oleh al-allamah Syekh Muhammad bin Shalal Syimin rahimahullah kita meneruskan sekarang masuk pada pembahasan majalatu tasmil politik majalah apa majalah medan atau cakupan daripada akhlak yang mulia liyo rahimahullah perkata innaka thira min nasi yadhabu fahmuhu ila anna husnal khuluki khasun bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliqi sesungguhnya kebanyakan dari manusia berpendapat apa yang berpendapat fahmuhu pemahamannya apa pendapatnya ila anna husnul Bahwasanya Ahlak Yang baik itu Adalah khusus Berkaitan Dengan apa Interaksi terhadap Makhluk Bukan Interaksi terhadap Alkoholik Sang pencipta di sini beliau menjelaskan tentang kebanyakan manusia ya kebanyakan orang dalam memahami cakupan daripada akhlak yang mulia Jadi sebagian besar atau kebanyakan manusia itu punya pemahaman, punya pendapat bahwasanya akhlak yang baik itu hanya kaitannya ya sesama makhluk, sesama apa? manusia. Entah itu mungkin dalam ucapan mereka, ya. Mungkin barangkali kita pernah dengar sebagian orang kita mengatakan yang penting rukun karo tanggone, gitu ya. Yang penting rukun sama tetangga. Yang penting tidak menyakiti sama warga, ya, dengan ucapan yang jelek gitu ya. Tapi ya dalam bentuk penampilan mereka solat nggak pernah di apa nggak pernah dibahas solat nggak pernah solat barangkali sebagian mereka yang penting rukun war warga walaupun dalam apa ucapan tidak diucapkan ya tapi penampilannya nampak ya Maka benar-benar mengatakan Kebanyakan manusia berpemahaman Atau berpendapat Bahasanya ahlak baik itu Khusus kaitannya apa Interaksi terhadap sesama Makhluk, muamalah terhadap Sesama makhluk saja Bukan terhadap Yang menciptakan Makhluk Dan ini Nyata ya Sebenarnya dikatakan Ya, orang cuma ngurusi kaitanya dengan sama warga saja, tapi kalau kaitannya masalah ibadah enggak pernah mereka urusi sama sekali. Ya. Oleh karena itu, oleh karena itu beliau Imamullah <coughs> menjelaskan ya, dengan mengatakan walakin hadzal fahmu atau walakinna hadzal fahma qasirun. Pemahaman ini masih apa? qasir masih kurang kurang benar Fa inna husnal kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliqi Jadi yang benar bagaimana yang benar bahwasanya akhlak yang mulia itu sebagaimana itu terjadi kamayakun sebagaimana itu ada dalam bermuamalah kepada makhluk maka itu juga artinya akhlak mulia itu juga <tuh> terjadi atau ada pada muamalah terhadap Sang Pencipta jadi bukannya kaitannya apa sesama makhluk saja sesama manusia saja tapi juga terhadap sang pencipta yaitu Allah SWT jadi intinya dua-duanya tetap apa harus ada ya kalau orang cuma mementingkan Kaitan dengan Alkholik saja ya, Tanpa mengetahui Hak-hak makhluk juga salah Jadi dua-duanya harus Ada, maka di sana ada Hablum <tuk> minallah Hablum minanas Cuma kadang kita saja yang apa Ya kurang memahami Dari pembahasan ini sehingga dikatakan tadi kebanyakan manusia pemahaman mereka dalam masalah akhlak yang baik itu hanya kaitannya terhadap sesama makhluk saja itu pun hanya terbatas terhadap tetangga saja mungkin ya, ya. atau kepada orang lain teman sama orang tuanya apa ada malah enggak nah, berbuat baik dan ini nanti akan disinggung juga oleh beliau di sini, ya seperti mereka apa kalau duduk dengan temannya, duduk dengan awak orang lain itu bisa berjam-jam, tapi kalau duduk sama orang tuanya, ya, sebentar sudah kepanasan. Ya. Ini menunjukkan apa? Itu di kurang akhlaknya mereka, ya walaupun sesama manusia, ya bahkan terhadap orang yang apa paling berjasa terhadap dirinya yaitu orang tua. ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ wa ⁄⁄⁄⁄⁄ disimpulkan di sini maka maudu atau tema tema daripada <tuh> akhlak yang mulia itu kalau begitu idan ya kalau begitu adalah interaksi terhadap sang pencipta yaitu Allah jalla wa dan interaksi terhadap makhluk juga wahadihil <tell> <tell> <tell> mas'alatu yang bagi an yutanab bahalaha permasalahan ini kata beliau selayaknya yang bagi an yutanab bahalaha diperhatikan jadi perlu diperhatikan masalah ini sehingga kita bisa bersikap dengan benar ya intinya di dalam segala hal itu kita dituntut ya sesuai dengan apa-apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulnya ya, tidak hanya sekedar apa menurut perasaan kita atau mungkin menurut kebanyakan orang saja <tuh> kemudian kata beliau al awal yang pertama husnul khusnulukuluki Fi mu'amaratil khaliki Jalla wa wa'ala Ini pertama yang dibahas Bagaimana kita berakhlak Terhadap Sang pencipta yaitu Allah subhanahu SWT Ini jangan dikira Berakhlak baik itu Cuma sama makhluk saja Maka di sini pertama didahulukan Bagaimana kita berada Bagaimana kita berakhlak Dengan ahlak yang baik terhadap Zat yang telah menciptakan kita yang telah berbuat baik kepada kita, itu dengan Allah Swt menciptakan kita. Alaihi Assalam. Ulla Shayin Khalakah. Ia Allah Swt yang telah berbuat baik kepada segala sesuatu, itu Allah Swt menciptakan mereka. Dia <tuh> jelaskan di sini, ya, secara Global dulu, kemudian nanti akan diperinci. Ya, tentang masalah berakhlak baik di dalam berinteraksi terhadap sang pencipta. Lihatlah kan husnul kholki fi mu'awalatil khaliqiyah jma'u salasata umurin akhlak mulia atau akhlak yang baik dalam bermuawalah dalam berinteraksi terhadap sang pencipta yaitu Allah itu mencakup tiga perkara jadi ada tiga perkara ya, dimana ketika tiga perkara ini bisa kita penuhi ya dalam kehidupan kita kita insya Allah akan termasuk orang yang berakhlak mulia berakhlak baik terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talabti <tuh> ahba akhbarillah taala bitashdidi. Yang pertama menerima kabar-kabar Allah dengan cara bagaimana? At-tashdidi. Membenarkan Jadi kalau kaitan dengan kabar-kabar Allah subhanahu wa ta'ala Itu kita Harus membenarkan Dan kabar-kabar Allah bagaimana kita tahu? Ya tentunya adalah Kitab Al-Quran Atau Melewati bisa Nabi kita Muhammad s.a.w Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menghabarkan ya berkaitan dengan dirinya ya mungkin tentang nama atau mungkin tentang sifat ya atau kisah-kisah yang Allah kisahkan dari umat-umat terdahulu -umat dari para nabi dan umatnya misalnya pokoknya yang kaitannya masalah apa kabar ya pemberitaan ya kita yang pertama harus apa? Membenarkan. Jadi, membenarkan itu harus pertama harus ada dulu ketika kita mendengar atau ketika kita membaca tentang kabar-kabar yang sudah Allah kabarkan kepada kita. Ini jangan sampai apa ragu dulu. Kalau jelas ini yang ini merupakan firman Allah misalnya, pertama harus kita benarkan. Jangan Masak benar ya, itu ya. Enggak. Ini berarti apa? Akhlak kita masih apa? Nah, masih kurang, mungkin masih kecat. Ya. Yang kedua, talaki akamihi bitanfiri watadiri. Menerima hukum-hukumnya. Menerima hukum-hukumnya. Beton fit dengan cara apa? Wa melaksanakan wadtabiq dan mempraktekkan. Ini kalau kita lihat ayat-ayat ya Al-Quran, Sunnah nggak lepas dari apa yang dibahas ini nanti, karena <tuh> Firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an itu lepas dari Apa? khabar Ya Keikatan terhadap diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri Ya nama dan sifatnya Atau kisah-kisah tadi Atau hukum-hukum ada perintah adalah Larangan Nah Dalam masalah mensikapnya apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah dan larangan Maka kita menerima dengan cara pak tanfit, kita laksanakan dan kita praktekkan. Artinya kalau itu perintah berarti apa? Kita laksanakan. Kalau itu larangan berarti kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, tanakti atau dari hisopriwarido. Yang ketiga menerima takdir takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bersabar dan ridho ini secara umum demikian kemudian di sini <coughs> beliau, berjelas, beliau berjelas dengan mengatakan hadihi salah satu asya'in Alaiha Madaruhusnil Kholki Ma Allahi Taala. Ini adalah tiga perkara atau tiga sesuatu tiga perkara yang pada tiga perkara ini poros ya porosnya ahlak yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak baik terhadap Allah Maka tiga hal ini harus ada pada diri kita Jadi Ketika kita melewati suatu ayat yang berkaitan dengan apa? kabar pemberitaan Ya kita benarkan Ya Entah masuk akal atau tidak masuk akal Kita terima, kita benarkan Ya Demikianlah hukum-hukum yang ada Ya kita sikapi dengan sami ina wa atau nah kemudian kita berusaha untuk apa amalkan ketika kita mendapatkan takdir ya terlebih di sini dalam artian takdir yang apa yang tidak kita senangi ya nah, kita harus sikapi dengan apa sabar dan ridho kalau takdir yang sifatnya menyenangkan ya semuanya orang apa ya, bisa sabar gitu ya. Bisa Di sini maksudnya nanti nanti kaitannya dengan takdir yang tidak disenangi oleh jiwa kita loh, maksud kita. Kemudian di sini dibahas yang pertama dari tiga perkara tersebut, yang pertama talaki akbarihi pitasdi menerima habar-habar -habar Allah dengan cara membenarkan. Bihaytul layakau indal insani syakkun awtarududum Fi tashdiqi khabarillahi azza wajalla. jalla Di mana? Bihaytul, di mana? Layakau tidak terjadi Indal insani Di sisi manusia tersebut Syakkun, keraguan Autarududun atau kebimbangan Di dalam membenarkan Habar Allah Azza wajalla. Jadi kita misalnya mendengar Suatu ayat yang berkaitan dengan apa? Habar-habar Ya Atau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan habar Sudah tidak ada keraguan Karena sudah yakin Ini mesti benarnya Waman asdakum minallahi hadisah, wa'amin asdrakum minallahi pila ya, itu yakin, kalau yang berbicara itu Allah, mesti benarnya ya. sehingga walaupun barangkali, pertama barangkali kita apa? oh ini belum masuk akal, sudah campakkan itu apa, akal kita terima, itu ayat itu jadi, tidak ada keraguan lagi di dalam membenarkan habar-habar -habar Allah SWT kenapa dikatakan sini li'anna <supranya> khabar Allah ta'ala sadirun an ilmin karena habar-habar Allah SWT itu sadir muncul ya atau bersumber an ilmin dari ilmu jadi bukan sekedar apa pembenitan begitu saja enggak. Kalau tidak sesuai dengan ilmu kan biasanya padus dusta. Ini mesti dengan ilmu. Ya. Apalagi di sini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa <tik> huwa <tik> subhanahu asdaqul qa'ilin. Sedangkan Allah Subhanahu adalah yang paling jujur. Ya. Dari kalangan apa orang-orang yang berkata artinya semua dibandingkan semua itu yang paling jujur adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamakol Allah Taala an-nasihi waman as-dakuminallohi hadisa. Ini ayat menerangkan jelas ya bahwasanya apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan itu mesti pak, mesti benar Allah subhanahu wa ta'ala adalah asdaqul ko'inin ya sehingga kabar apa saja yang Allah sampaikan dalam ayatnya atau yang melewati Nabi alaih suatu wassalam maka itu pak, benarnya ya. sehingga apa yang menjadi kelaziman ketika seorang ya ya ketika seorang itu sudah sudah membenarkan kata beliau di sini walazimu tashdiki akhbarillahi an yakunal insanu wasiqon biha Mudafi'an an anha mujahidan biha bihizu la yadkhuluhu syakkun au tashkikun fi akhbarillahi azza wajalla wa akhbari rasulihi sallallahu alaihi wasallam kelaziman dari membenarkan habar-habar Allah adalah manusia itu endaknya wasik apa wasik ya percaya percaya gitu ya siko siko itu masjidnya wasik isim fa'ilnya ya, percaya dengannya muda fi anha bukan sekedar apa e, percaya tapi di sini apa ada muda v ya, apa membela kalau misalnya ada orang yang usaha untuk mengkaburkan ya dibela ini. Ya. Mujahid dan biha berjihad dengannya. Bihaisuraya dhulul syakun di mana tidak dimasuki oleh keraguan. Tidak masuk pada dirinya gitu loh, diartikan secara terus ya. Layad huluhu masuk pada dirinya syakun. Apa yang tidak masuk? Keraguan. Al tashkikun atau tashkik apa tashkik? <coughs> kalau syak itu kaitannya apa? Ya keraguan itu dari diri sendiri. Tashkik itu kaitannya dar apa? dari orang lain. Ya mungkin, mungkin apa kita sudah gak ragu tapi Ada orang lain berusaha untuk apa meragukan, kan bisa saja itu. Nah kalau ada orang lain membuat apa? keraguan kepada kita, kita juga harus berusaha mujahid tadi untuk apa? untuk menghilangkan itu keraguan atau keraguan dari orang lain di <tisNein> dalam apa? fi akhbarilah dalam habar-habar Allah azza wa jalla wa akhbari rasulihi sallahu alaihi wasalam <tis Nein> <tis Nein> jadi itu, ketika orang ya sudah membenarkan khabar-khabar Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia harus apa di samping dia juga percaya harus membela ya harus berjihad ya dalam artian harus menghilangkan keraguan pada dirinya atau keraguan yang itu ditimbulkan oleh apa oleh orang-orang lain kaitannya dengan khabar-khabar Allah ataupun khabar-khabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian, wa ida takhalal abdu bihaal khuluki amkanahu an yad faa kunla yuriduhal apa itu? Kalau mukhoridun orang yang berpaling, mukhoridun tak tahu ni. Al akhbarillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam Apabila seorang hamba sudah berakhlak. Akhlaklah sudah berakhlak. Ya, memang kadang ya akhlak seperti ini memang diusahakan ya. Mungkin awalnya juga ragu, tapi bagaimana berusaha untuk apa menghilangkan keraguan tadi? Kalau sudah berakhlak dengan ahlak ini maka memungkinkan bagi dia untuk bisa menolak. Nah, setiap subahat kerancuan yang didatangkan oleh orang-orang yang ka al-mughridun itu orang yang berpaling, kalau mughridun wala alam nih saya enggak tahu nih, belum melihat lagi terhadap habar-habar Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kan ternyata banyak orang ya apa membuat keraguan terhadap apa firman Allah atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam entah itu masalah akidah atau yang lain banyak ternyata ya Nah, ketika seorang sudah punya apa ini, Akhlak yang satu ini dalam mensikapi, ya, kabar-kabar Allah maka setiap kerancuan atau subhat yang dilemparkan atau yang didatangkan oleh orang-orang yang berpaling dari ajaran agama Allah ini, dia bisa membantah. Sama akan akana muslimina alladziin ibtada'u fii diinillaahi minhu am kaanu min ghairi almuslimiin alladziina yulquuna subahaa fii qulubil sama saja apakah mereka orang-orang yang apa mendatangkan atau orang-orang yang mengimpor subhah tadi ya Karena tuh asalnya bukan dari Islam, makanya mereka impor dari yang lain, dari luar, dari luar Islam. Sama saja apakah mereka itu adalah dari kalangan kaum Muslimin? Jadi yang membuat membuat apa subhat tadi siapa? Masih, masih juga masih apa? Masih orang, masih orang Muslim. Ya, Allah yang mereka sifatnya apa? Ibtidaufi dinilahi malaysaminhu yang berbuat perkara baru, ya, mengada-adakan dalam agama Allah sesuatu yang tidak ada dari agama tersebut. Dan ini banyak ya. Angkano atau mereka itu, jadi orang-orang yang mengimpor subhat itu tadi pertama apa? masih dari kalangan orang muslim yang kedua adalah ankanu atau mereka itu mengeil muslimin dari non muslim orang kafir Allah dina yulkuun subahat fikulubil muslimin yang mereka menyampaikan ya kerancuan kerancuan atau subahat subahat di hati kaum muslimin Dan pada zaman kita sekarang ini tentunya apa lebih ya lebih kencar karena bukan sekedar apa dari ucapan mereka tapi lewat apa media sosial gitu ya. Kemudian di sini perjelas dengan contoh ya tentang masalah ini masalah apa bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sikapi. Habar-habar ya, -habar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Habar Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Di sini diberikan contoh Supaya jelas Kalau ya. kita mengatakan apa? Bil misal, Bilmizal Ya, dengan adanya contoh Maka Ya, suatu tema pembahasan Atau suatu perkataan itu Akan menjadi jelas Apa contohnya? Kata Bayu Walnadrib Lidzalika masa. Mari kita ambil ya terhadap permasalahan itu satu contoh. Kita buat contoh. Sabada fi sahihil bukhari fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annannabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Telah sabit, telah tegas ya. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ida wakal zubabu fi syarobi ahadikum, fal yamishu summal yanzahu, fa inna fi idha jannahi jaan wal uchrasifaan. Nabi s.a.w. bersabda apabila wako'ah apabila jatuh terjatuh ya atau jatuh al-zuba lalat fi syarobi ahadikum pada minuman salah seorang dari kalian pernah gak ya terjadi pada kita ya, pernah ya itu nanti diuji keimanan kita, diuji akhlak kita. Apabila jatuh lalat pada minuman dari salah seorang dari kalian, kata Nabi apa? Fal yamishu, maka hendalah dia pak benamkan sekalian, dicelup nih sekalian, gitu ya semalian yang zakhu kemudian buang. Bukan terus di situ sampai apa? matang gitu enggak ya? <tuh> sudah celupkan, sudah buang. Kata Nabi Sulaiman menjelaskan kenapa lo demikian? Kenapa kok sekali apa? kemudian langsung dicelupkan, ya kemudian setelah itu dibuang. Kata hadis salam faina ini menjelaskan ilah ya menjelaskan sebab ya faina fee hidajana hayhidaan karena sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya itu ada penyakit jadi membuat penyakit wal ukhros sifat yang lain artinya apa e, sayap yang lain itu ada Obatnya ada penawarnya sehingga ya. ketika penyakit ya dicampur dengan penawarnya sehingga pak nggak akan memberikan malar mungkin bagi orang yang sudah apa terlalu mengkedepan kan apa perasaan wah ini kan masuknya ke kotor-kotoran. Masak benar hadis ini kan gitu ya nah, Akhirnya ini tuh Wah, enggak benar ya Maka sebagian daripada Orang, -orang yang masih, orang-orang yang mengatakan Islam mereka ya Berusaha untuk apa? Bagaimana apa? Menolak hadis ini ya. Walaupun sudah jelas nih di sekolah Bukhari Bagaimana berusaha untuk apa? Menolak di takwil dengan takwil takwil yang jauh begitu ya karena kan langsung menolak kadang nggak berani tapi pakai cara yang apa yang halus tapi sama saja intinya menolak nah di sini bagaimana beli tuh beliau menjelaskan fadhah khabaru rasulillah wa huwa fi umuril ghaib la yantiqunil hawa Ini ini mengisyaratkan kepada hadis ini tadi ya tentang isi hadis tersebut Ini adalah khabar pemberitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Wa huwa sedangkan beliau fi umuril ghaib dalam perkara yang ghaib la yanliku anil hawa beliau tidak berbicara hawa nafsunya pada waktu itu belum mungkin apa belum ada alat-alat yang mungkin secanggih dengan apa yang ada pada zaman kita sekarang. Itu sudah berkata seperti itu ya. Ini bukan wahyu. Orang sekarang setelah CCTV ya insyaallah mereka akan mendapatkan kebenarannya. Wa inna mayantiku bima auhallahu taala ilaihi Beliau hanya berbicara dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Di An-Nabasharun, karena beliau hanyalah manusia. Walbashar ya la yakla mulwaib, sedangkan manusia itu tidak mengetahui perkara yang roib. Balakod kola, bahkan Allah swt telah berfirman terhadap beliau. Kul la aku lulakum indi khuzzainullahi wala a'lamul ghaid Wala aku lulakum inni malak in at-tabi'u illa ma'yuha ilayyah Allah berfirman tentang Nabi Isaallahu Ya, Kul katakanlah la, la aku lulakum Aku tidak mengatakan kepada kalian Indi khaza'inul Di sisiku ada perbendaraan perbendaraan Allah. Wa la ala mu Aku tidak mengetahui perkara yang Ghaib Jadi nabi tidak mengetahui perkara yang Ghaib ya. ya. Kecuali yang diajarkan saja. Adapun yang tidak, ya tidak tahu. Wa la aku lakaum ini malak. Aku tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku adalah Malaikat In atau Ilma Yuhai laya tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Fadl Qabaru yajibu alai an mukabilahu bi husnil khuluki. Habar seperti ini wajib atas kita semuanya untuk menghadapinya, ya untuk menerimanya yaitu menghadapinya bihusnil huluki dengan akhlak yang baik ya, jadi ketika kita tahu ada seperti ini ya kita harus sikapi dengan akhlak yang baik bagaimana akhlak baiknya ya, kata beliau wakusnul huluki nahwa hadal khabari anna bil bilqabul akhlak yang baik terhadap kabar seperti ini adalah kita menerimanya. Kita terima gitu ya. Anata laqum bil mubrul. Kita terima. Wa an tajma. Kemudian kedua apa? Kita memutuskan, kita meyakinkan bi anna ma qala qala fi hadzal hadis fahuwa haqqun wa dan kita memutuskan ya bahwasanya apa yang nabi sabdakan sallallahu alaihi fi hadzal hadis dalam hadis ini fahuwa maka itu maka dia adalah Hakkun wasidkun Itu adalah benar dan jujur Wa ini taro alaihi man yak tarit Sekalipun ya berpaling orang yang berpaling Wa naklamu dan kita yakin Ilmal yakin dengan ilmu yakin anna maa khalafa maa an Rasulillah, kawasanya apa saja yang menyelisihi apa yang telah sahih dari Rasulullah SAW, fainnahu batilun, maka itu adalah ba batil. Kita harus punya keyakinan seperti ini. <tuh> Kenapa? Lianna Allah Ta'ala yaqulu, fa maada ba'dal haqti illa dhulal. Fa'anatus kufur. Karena Allah Swt mengatakan firman, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Jadi adanya cuma dua. Ya, enggak di tengah-tengah. Kalau enggak benar, maka apa? Sesat. Ya, jadi enggak ada manzilah bainal manzilatay dalam masalah ini. Ya, kalau enggak benar ya salah. Fa'anatus kufur maka bagaimana kalian bisa di paling ini satu contoh bagaimana kita berakhlak baik terhadap Allah Swt kaitannya dengan kabar ini baik barangkali ini banyak sekali ini atau kita cukupkan sekian ya ya Insya Allah cukup ya ini satu contoh barangkali ya, kalian sudah sampai juga ini. ya Eh satu contoh tadi adalah contoh yang lain kita baca dalam kesempatan mendatang insyaallah ada Allah berikan nama bulan panjang untuk buat apa ini warahmatullahi wabarakatuh